Dunia bisnis kalau seseorang atau sebuah perusahaan telah sukses besar, maka akan dengan sangat mudah setiap orang bisa menjelaskan kenapa orang itu sukses. Ya. Lalu kita akan membuat teori A, teori B, teori C yang menjelaskan suksesnya orang ini kenapa sih gitu ya. Bahkan dibuatkan grafik-grafik ya. Dicari banyak orang sukses, nah, lihat semua orang sukses berani mengambil risiko. Contohnya si A melakukan ini bisa sukses besar. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mengambil risiko Sering juga rugi besar atau bangkrut besar. Ya. Nah, setelah kejadian, kita mudah saja menjelaskan apapun. ya, Ada sebuah distortion, distorsi terhadap kenyataan yang ada. Kita tidak lihat itu dengan perspektif yang lebih jelas lagi. Dan yang kedua, ada illusion of understanding. Seolah-olah Anda mengerti, tapi sebenarnya bukan itu mungkin yang membuat orang itu sukses. Dan yang ketiga ada over evaluation of information yang artinya kita menghargai sebuah informasi itu berlebihan tidak pada tempatnya. Saya kasih dua contoh. Contoh yang pertama Warren Buffet adalah orang terkaya nomor dua di dunia ya. Dan saya sering dengar orang beriklan film ini loh orang terkaya nomor dua di dunia aja bisa kaya raya hanya dengan investasi. Nggak usah kerja dia kaya raya gitu ya. Kamu ikut investasi saya. Saya aturkan beli saham jual saham beli saham jual saham beli saham jual saham Nanti kamu kayak Warren Buffet. Tetapi orang tidak tahu bahwa strategi Warren Buffet untuk berinvestasi bukan seperti itu. Kalau Anda pelajari dengan lebih jauh, Anda akan tahu bahwa kebanyakan orang yang bermain saham itu salah dan tidak seperti apa yang dilakukan oleh Warren Buffet. Ya. Contoh yang gampang. Contoh yang kedua, kita lihat bahwa ada orang bilang, CNN dulu contoh perusahaan yang sangat sukses. Dia bikin berita dijual ya, euh, pakai bayar ya, TV channel berita sekarang ini terjadi apa di dunia apapun. Orang langsung lihat live, ya. Maka perusahaan seperti itulah yang berani mengambil lah perusahaan yang bakal sukses besar. Anda tahu nggak bahwa CNN dulu hampir bangkrut, gitu ya? Jarang orang yang tahu. Dan apa yang membuat orang CNN itu sukses besar? Anda harus kembali ke histori dan Anda akan pelajari bahwa CNN itu pada awalnya juga mengalami begitu banyak hambatan dan pada akhirnya karena sebuah kejadian perang teluk maka dia baru menjadi sukses. Mitra bisnis orang gampang untuk menerangkan seseorang. Pasti dong dia sukses, karena kan dia sudah melakukan A, B, C. Kita baru bilang begitu, karena kita sudah tahu bahwa orang itu sukses. Seandainya Anda tidak tahu orang itu bakal sukses, maka Anda tanya, kenapa dia melakukan A, kenapa dia melakukan B, kenapa dia melakukan C? Karena Anda belum tahu outcome-nya seperti apa. Dalam kehidupan kita, kita terlalu mudah menjelaskan sesuatu dengan menarik benang merah yang sangat mudah saja. Tanpa kita mau tahu lebih detail, kalau kita sudah tahu akan hal ini, maka kita harus lebih menyeleksi pendapat kita lagi, lebih mengevaluasi lagi pendapat orang. Apakah benar apa yang dikatakan dia itu sudah tepat seperti kejadian yang telah terjadi? Maka critical mind, otak yang selalu kritis terhadap kejadian dalam kehidupan ini, akan membuat kita menjadi orang yang lebih sukses. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Business Wisdom Anda dapat mengakses data saya pada www.taradisantoso.com Terima kasih Sukses untuk Anda